Nabi Kidir bertanya, apakah di bumimu ada salam? Siapa kamu? Di dalam kitab Badai Uzzuhur, Al-Ustaz Al-Hafiz Abdul Qasim, Abdillah bin Hasan menyatakan bahwa menurut kitab At-Takrib, Nabi Kidir adalah putra dari seorang raja bernama Amil. Raja Amil sendiri adalah anak dari Aish bin Ishak, sedangkan ibunya adalah putri dari seorang raja bernama Faris dengan nama Alha. Kidir dilahirkan di tengah hutan, tempat di mana ada kambing yang menyertainya dan memberinya susu setiap hari. Kemudian seorang pengembala menemukan Kidir dan merawatnya hingga ia tumbuh besar. Kidir tumbuh menjadi anak yang cerdas, mahir dalam menulis dan membaca lembaran-lembaran Musaf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu kisah yang sangat mengagumkan dan penuh misteri dalam Al-Quran adalah kisah seorang hamba. Yang diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan diajari ilmu langsung dari sisinya Kisah ini terdapat dalam surah al di mana ayat-ayatnya dimulai dengan cerita tentang Nabi Musa Nabi Musa memainkan peran penting dalam kisah ini Yang dimulai dengan pencariannya Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam Tentang kebijaksanaan Allah dalam pencariannya, Musa bertemu Kidir Seorang hamba Allah yang diamanahkan dengan pengetahuan khusus Yang tidak dimiliki oleh siapapun selainnya Kidir menjadi guru bagi Nabi Musa Dalam perjalanannya luar biasa ini Mengajarkannya pelajaran-pelajaran penting Tentang kebijaksanaan Allah yang tak terduga Setiap tindakan yang dilakukan oleh Kidir Memiliki hikmah yang mendalam meskipun terlihat tidak masuk akal pada awalnya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Quran Surat Al-Kafi ayat 60 Bahawa Musa telah bertekad untuk meneruskan perjalanan, Selama waktu yang cukup lama Kecuali jika dia dapat mencapai majmahal Bahrain Yaitu pertemuan dua buah lautan Di sana terdapat suatu perjanjian penting yang dinantikan oleh Musa Ketika Musa akhirnya sampai di tempat tersebut Kita dapat merenungkan betapa tempat itu sangat misterius dan samar Para musafir yang telah merasakan keletihan dan perjalanan yang panjang berusaha untuk memahami hakikat tempat ini. Terdapat beragam pendapat mengenai lokasi Majumahal Bahrain, beberapa mengatakan bahwa tempat ini adalah Laut Persia dan Laut Romawi. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah Laut Jordan atau Laut Merah. Pendapat lain menyebutkan bahwa ini mungkin terletak di Afrika. Atau bahkan di Laut Andalus Namun hingga saat ini Belum ada bukti yang kuat Yang dapat menunjukkan lokasi pasti di mana tempat tersebut Seandainya tempat itu harus disebutkan niscaya Allah SWT Akan menyebutkannya Namun Al-Quranul Karim Sengaja menyembunyikan tempat ini Sebagaimana Al-Quran Tidak menyebutkan kapan itu terjadi Begitu juga Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama orang yang terlibat dalam kisah tersebut, karena ada hikmah yang tinggi yang kita tidak mengetahuinya. Kisah tersebut berkaitan dengan suatu ilmu yang tidak kita miliki, karena biasanya, Ilmu yang kita kuasai terkait dengan sebab-sebab tertentu ini juga tidak berkaitan dengan ilmu para nabi yang biasanya berdasarkan wahyu. Sekarang kita berhadapan dengan ilmu yang samar, berkaitan dengan takdir yang sangat tinggi yang dipenuhi dengan rangkaian tabir yang tebal. Di samping itu, Tempat pertemuan dan waktunya Antara hamba yang mulia ini Merupakan misteri yang tetap diselubungi oleh ketidakpastian Dan Musa juga tidak kita ketahui Demikianlah kisah itu terjadi Tanpa kita diberitahu kapan terjadinya Dan di mana tempatnya Al-Quran sengaja menyembunyikan hal itu Bahkan Al-Quran sengaja menyembunyikan pahlawan dari kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan hal tersebut dalam firman-Nya yang berbunyi. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65 Al-Qur'anul Karim tidak menyebutkan siapa nama hamba yang dimaksud, yaitu seorang hamba yang dicari oleh Musa agar ia dapat belajar darinya. Nabi Musa adalah seseorang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia salah satu seorang ulul azmi dari para rasul. Beliau adalah pemilik mukjizat tongkat dan tangan yang bercahaya. Serta seorang Nabi yang diberi kitab Taurat tanpa melalui perantara Namun dalam kisah ini, Nabi Musa menjadi seseorang pencari ilmu yang sederhana Yang harus belajar kepada gurunya dan menahan penderitaan di tengah-tengah proses belajarnya Lalu, siapakah gurunya atau pengajarnya? Pengajarnya adalah seorang hamba yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran Meskipun dalam hadis yang suci disebutkan bahwa ia adalah Kidir alaihissalam. Nabi Musa berjalan bersama hamba yang menerima ilmunya dari Allah SWT tanpa sebab-sebab penerimaan ilmu yang biasa kita ketahui. Awalnya, Nabi Kidir menolak untuk ditemani oleh Nabi Musa dengan memberitahu bahwa Musa tidak akan mampu bersabar bersamanya. Namun akhirnya Nabi Kidir mau ditemani oleh Musa tetapi dengan syarat bahwa Musa tidak boleh bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Kidir. Nabi Kidir merupakan simbol ketenangan dan diam. Ia tidak banyak berbicara dan gerak-geriknya menimbulkan kegelisahan dan kebingungan dalam diri Musa. Sebagian tindakan yang dilakukan oleh Nabi Kidir jelas-jelas dianggap sebagai kejahatan di mata Nabi Musa. Sebagian tindakan lainnya dianggap oleh Nabi Musa sebagai hal yang tidak memiliki arti apapun dan tindakan yang lain justru membuat Nabi Musa bingung dan membuatnya menentang. Meskipun Nabi Musa memiliki ilmu yang tinggi dan kedudukan yang luar biasa, namun beliau mendapati dirinya dalam keadaan kebingungan melihat perilaku hamba yang mendapatkan karunia ilmunya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Nabi Musa yang berlandaskan syariat Menjadi bingung ketika menghadapi ilmu hamba ini Yang berlandaskan hakikat Terkadang hakikat menjadi hal yang sangat samar Sehingga para Nabi pun sulit memahaminya Awan tebal yang menyelimuti kisah ini Dalam Al-Quran telah menurunkan hujan lebat Di mana masyarakat-masyarakat sufi di dalam Islam Menjadi segar dan tumbuh Bahkan Terdapat keyakinan yang menyatakan adanya hamba-hamba Allah SWT yang bukan termasuk nabi yang syuhada. Namun para nabi dan para syuhada cemburu dengan ilmu mereka. Keyakinan demikian ini timbul karena pengaruh kisah ini. Para ulama berbeda pendapat mengenai Nabi Kidir. Sebagian dari mereka mengatakan bahawa ia seorang wali dari wali-wali Allah SWT Sementara sebagian lainnya mengatakan bahawa ia seorang Nabi Dalam kitab Zabur Al-Usad Al-Hafiz Abdul Qasim Abdullah bin Hasan Mengatakan dalam kitab Takrib bahawa Nabi Kidir adalah putra dari seorang raja yang bernama Amil Raja Amil ini adalah putra dari Aiz bin Isak. Sementara ibunya adalah putri dari seorang raja bernama Faris dengan nama Alha. Kidir dilahirkan di tengah hutan yang sunyi di mana ia ditemani oleh seekor kambing yang setia yang selalu menyusui Kidir setiap hari. Kemudian Kidir diambil oleh seorang pengembala yang merawatnya dengan baik sehingga tumbuh menjadi seorang yang cerdas dan memiliki tulisan yang bagus. Ia juga pintar membaca lembaran-lembaran musaf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kidir dipandang sebagai Nabi yang hidup sampai akhir zaman Menurut beberapa golongan ulama Menurut pendapat beberapa ulama Nama asli Kidir adalah Baron bin Malkan bin Khaliq bin Arsyad bin Salim bin Nu. Ada juga yang mengatakan bahawa Nabi Ilyas juga hidup seperti Nabi Kidir Dan tinggal di kurasan dekat penjara Yajud dan Majuj Namun demikian ini adalah pandangan yang diperdebatkan di kalangan ulama Ada juga yang menyatakan bahawa nama Kidir adalah Baliyah bin Malkan Dengan kunyahnya Abdul Habas atau julukannya adalah Kidir Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Kazin, hadis-hadis berikut ini menerangkan bahwa Nabi Kidir masih hidup Pertama terdapat riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Nabi Kidir dan Nabi Elias bertemu setiap tahun pada musim haji Dan keduanya saling mencukur atau tahalul kepada satu sama lain Namun menurut Imam Ibnu Hajar, hadis ini memiliki sanat yang lemah Sementara riwayat Ahmad dalam Az-Zuhdi dan Atta Berani menambahkan bahwa keduanya Nabi Kidir dan Nabi Ilyas berpuasa Ramadan di Betul Magdis menurut Imam Ibn Hajar Penambahan ini memiliki sanad yang hasan Hadis kedua yang menyatakan bahwa Nabi Kidir masih hidup sampai sekarang berasal dari Musnad Abu Usama Hadis ini mengatakan bahwa Nabi Kidir berada di samudra dan Nabi Ilyas berada di daratan Dan keduanya bertemu setiap malam di samping tembok yang dibuat oleh Zulkarnain Keterangan ini dapat ditemukan di sawah Idul Haq Halaman 200 tentang empat hadis yang dibawakan oleh Imam Ibn Jauzi Al-Hafiz Al-Munawi menyatakan bahwa hadis ini awalnya dianggap lemah namun menjadi kuat atau hasan karena banyaknya riwayat dengan lafadz yang berbeda-beda termasuk dalam al-mustadrak kesimpulannya hadis-hadis di atas diklasifikasikan sebagai hasan dan sahih bukan lagi doif atau lemah keterangan ini juga terdapat dalam kitab faidul qadir juz 3 halaman 618 sampai 619 Syekh Yusuf Anabahi mengatakan bahawa keterangan tentang Nabi Qidr yang masih hidup telah menjadi ketetapan para wali, didukung oleh para ahli fikih, ahli usul dan hampir mayoritas ahli hadis. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Amar bin As-Saleh yang dinukil oleh An-Nawawi dan disetujuinya. Keterangan ini dapat dilihat di kitab Syawahidul Haq halaman 198-200 sampai Beliau menambahkan bahawa ada sejumlah masa air besar Bahkan tidak terhitung jumlahnya Yang pernah berkumpul dalam satu majelis dengan Nabi Kidir Syekh Eizuddin bin Abdissalam Ketika ditanya apakah Nabi Kidir masih hidup Mengatakan bahawa demi Allah Sekitar 70 para sedikit telah mengabarkan Bahwa mereka melihat Nabi Gidir dengan mata kepala mereka sendiri Yusuf An-Nabahani menyatakan bahwa Demi Allah telah dikabarkan kepadanya Bukan hanya oleh satu wali Allah Bahwa mereka pernah berkumpul dengan Nabi Gidir Bahkan para awliya menggambarkan kepadanya bahwa ia pernah berkumpul dalam satu majelis dengan Nabi Kidir dan bertanya sesuatu kepadanya namun ia tidak mengenalinya karena orang yang dapat mengenalinya hanyalah orang yang memiliki nur cahaya keimanan keterangan ini disampaikan karena Ibnu Jauzi dianggap mengingkari masih hidupnya Nabi Kidir serta mengasihi keterangan para wali yang berpendapat sebaliknya Menurut Ali Yafi'i, keterangan yang diberikan oleh Ibnu Jauzi Dengan menyampaikan hadis-hadis tentang masih hidupnya Nabi Kidir adalah saling bertentangan Beliau menolak namun anehnya juga meriwayatkan empat hadis mutasil Yang menerangkan tentang masih hidupnya Nabi Kidir di antara ilmu yang menyatakan bahwa Nabi Kidir masih hidup adalah Imam As-Suyuti Dalam Kitab Qas Wahab bin Munabi dalam Kitab Al-Muqtada Serta Al-Ghazin Dalam Tafsirnya Ada pula Imam Nawawi Ibnu Hajar Al-Haitami Dalam Fatawi Hadisiyah Al-Hawis Ibnu Hajar As-Sufuri Dalam Kitab Nizatil Majalis Serta Imam Nabantan dalam kitab Nurul Zolam, mereka mengatakan bahwa masalah Nabi Kidir masih hidup diperdebatkan oleh ulama. Namun pendapat yang dapat dipegang adalah bahwa Nabi Kidir masih hidup. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang menyatakan bahwa Nabi Kidir masih hidup. Bukti bahwa Nabi Kidir masih hidup diantaranya adalah kasus Sayyidina Ali yang melihat Nabi Kidir berada di Ka'bah. Ini menjadi salah satu bukti nyata Yang memperkuat keyakinan akan masih hidupnya Nabi Kidir Keterangan ini dapat ditemukan dalam kitab Aina Ayatul Mubtatir Halaman 52 Kasus yang kedua Adalah Al-Mursi Murid Syih Abdul Hasan Ashadili Yang mengatakan bahwa Nabi Kidir masih hidup Dia menyatakan Aku benar-benar telah bersalaman dengan tangannya Suatu hari Nabi Gidir AS datang padaku, mengenalkan diri dan aku meminta dia memberitahu tentang arwah orang-orang muslim. Apakah mereka disiksa atau diberi kenikmatan? Jika datang kepadaku seribu ahli fikih dan mendebatku bahwa Nabi Gidir telah wafat, maka aku tidak akan mengikuti pendapat mereka. Keterangan ini terdapat dalam kitab Al-Madrasatus halaman 186. Bukti ketiga bahawa Nabi Kidir masih hidup adalah Abdul Hasan Ashadili yang bertemu Nabi Kidir di Padang Azab Bukti keempat bahawa Nabi Kidir masih hidup adalah dari Umar bin Sinan Dia mengatakan kami berpapasan dengan Ibrahim Al-Qawas dan aku bertanya kepadanya Ceritakanlah kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dalam perjalananmu Lalu Ibrahim menjawab Aku bertemu dengan Nabi Kidir AS Dan minta untuk menemaniku dalam perjalanan Namun aku khawatir malah merusak sifat tawakalku kepada Allah Dengan merasa nyaman bersamanya Kemudian aku berpisah dengannya Keterangan ini dapat ditemukan di dalam kitab Risalah Al-Husairiyah Halaman 166 Selanjutnya Yusr Al-Hafi menceritakan Aku mendengar Bilal Al-Hawas berkata Suatu waktu aku berada di padang Tihban Israel Tiba-tiba seorang laki-laki menemaniku berjalan Dan aku terkejut Kemudian aku diberi ilham oleh Allah Bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Kidir al-Hissam Kemudian aku bertanya kepada laki-laki tersebut Demi kebenaran Allah yang hak Pertanyaan diajukan Siapakah saudara laki-laki tersebut Kidir menjawab, aku saudaramu Kidir Lalu sang penanya bertanya, aku bermaksud bertanya kepadamu Kidir pun menjawab, bertanyalah Kemudian Bilal bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Aisyafi'i Anhu? Kidir menjawab, dia adalah laki-laki yang sidik Yakni laki-laki yang jujur Informasi lebih rinci mengenai hal ini dapat ditemukan dalam kitab Ayatul Mutakhir karya Syekh Muhammad Mahfudz yang telah dikaji oleh ulang oleh Syekh Kiai Haji Maimun Suber di Sarang sebuah kitab yang membahas tentang Nabi Kidir secara komprehensif yang didukil dari kitab Al-Isbah karya Al-Hafiz Ibn Hajar mengenai Nabi Kidir alaihissalam. Terkait hal ini Imam Bukhari, Ibn Mandah, Abu Bakar Al-Arabi, Abu Ya Ibrahim Al-Harbi dan lainnya Berpendapat bahawa Nabi Gidir AS tidak lagi hidup dengan jasadnya Ia telah wafat namun yang masih hidup adalah rahnya saja Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala: Kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia yang sebelum engkau Nabi Muhammad, maka jika Engkau wafat, apakah kami akan kekal? Quran Surah Al Anbiya ayat 34. Hadis marfu dari ibnu Umar dan Jabir radhiallahu anhu menyatakan bahawa setelah lewat 100 tahun, tidak seorang pun yang masih hidup di muka bumi. Pendapat ini juga dikuatkan oleh ibnu Saleh, Imam An Nawawi, Al Hafiz ibnu Hajar Al Asqalani. Serta kaum sufi pada umumnya Demikian juga ulama dan ahlu soleh Mereka semua berpendapat bahawa Nabi Gidir alaihi salam Masih hidup dengan jasadnya Dan ia akan meninggal dunia sebagai manusia pada akhir zaman Ibnu Hajar dalam bari Menyanggah pendapat orang-orang yang menganggap Nabi Gidir alaihi salam telah wafat Dan mengungkapkan makna dari hadis tersebut yaitu urayan yang menekankan bahwa Nabi Kidir alaihissalam masih hidup sebagai manusia, namun ia adalah manusia yang khusus dan tidak termasuk dalam pengertian hadis di atas. Namun, mari kita sampaikan kisahnya dari awal, sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam berbicara di tengah-tengah Bani Israel, Mengajak mereka untuk menyembah Allah SWT Dan menceritakan kepada mereka tentang kebenaran Pembicaraan Nabi Musa sangat komprehensif dan tepat Namun setelah beliau menyampaikan pembicaraannya Salah seorang Bani Israel bertanya Apakah ada di muka bumi ini Seseorang yang lebih alim darimu wahai Nabi Allah Dengan dada yang penuh emosi Nabi Musa menjawab Tidak ada Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak setuju dengan jawaban Nabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus Jibril untuk bertanya kepada Musa Wahai Musa, tidakkah engkau mengetahui di mana Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan ilmunya? Musa menyadari bahwa ia terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan Jibril kembali berkata kepadanya Sesungguhnya Allah SWT mempunyai seorang hamba yang berada di Majma al Barain Yang lebih alim daripada kamu Jiwa Nabi Musa yang mulia merasa rindu untuk menambah ilmu Dan timbullah keinginan dalam dirinya untuk pergi dan menemui hamba yang alim ini Musa bertanya bagaimana ia dapat menemui orang alim itu Kemudian ia mendapatkan perintah untuk pergi dan membawa ikan di keranjang Ketika ikan itu hidup dan melompat ke lautan Disitulah Musa akan menemui hamba yang alim tersebut Yang tak lain adalah Nabi Kidir alaihissalam Akhirnya Musa pergi guna mencari ilmu Ditemani oleh seorang pembantunya yang masih muda Pemuda itu membawa ikan di keranjang dan mereka berdua pergi untuk mencari hamba yang alim dan saleh ini. Tempat yang mereka cari adalah tempat yang sangat samar. Dan wasalah ini berkaitan dengan hidupnya ikan di keranjang. Dan kemudian ikan itu akan melompat ke laut. Meskipun Nabi Musa tahu bahwa perjalanannya akan panjang dan melelahkan, keinginannya untuk menemukan hamba yang alim ini begitu kuat. Dia berkata kepada pembantunya Aku tidak memberimu tugas apapun kecuali engkau memberitahuku di mana ikan itu akan berpisah denganmu Pemuda atau pembantunya itu menjawab Sungguh engkau hanya memberi aku tugas yang tidak terlalu berat Kedua orang itu akhirnya sampai di suatu batu di sisi laut Nabi Musa tidak kuat lagi menahan rasa kantuk Sedangkan pembantunya masih begadang Angin bertiup menghembus ke tepi lautan Sehingga ikan dalam keranjang bergerak dan hidup Ketika ikan itu melambat ke laut Ia menjadi tanda yang diberikan oleh Allah SWT Kepada Nabi Musa tentang tempat pertemuannya dengan seorang hamba bijaksana Yang Musa datang untuk belajar darinya Nabi Musa bangun dari tidurnya tidak menyadari bahwa ikan yang dibawanya telah melompat ke laut Sementara pembantunya lupa menceritakan peristiwa tersebut Kemudian Nabi Musa dan pemuda itu melanjutkan perjalanannya Lupa terhadap ikan yang ada di bawah mereka Namun ketika keletihan mulai dirasakan Nabi Musa teringat pada makanannya Ia berkata pada pembantunya Bawalah kepada kami makanan siang kami Sungguh kami merasa lelah akibat perjalanan ini Pembantunya mulai mengingat kembali apa yang terjadi Ia segera menceritakan tentang ikan yang melompat ke laut Memohon maaf kepada Nabi Musa karena lupa menceritakan hal tersebut Pembantunya menyatakan bahawa setanlah yang membuatnya lupa Kejadian yang mengagumkan terjadi, di mana ikan itu benar-benar berjalan dan bergerak di lautan dengan cara yang menakjubkan. Nabi Musa merasa senang melihat ikan itu hidup kembali di lautan, dan ia berkata, Demikianlah yang kita inginkan. Melompatnya ikan itu ke laut adalah sebagai tanda, bahwa di tempat itulah mereka akan bertemu dengan seorang lelaki yang alim. Nabi Musa dan pembantunya kembali menelusuri tempat yang dilaluinya, Hingga mereka sampai ke tempat di mana ikan yang mereka bawa bergerak dan menuju ke laut. Mereka berdua sampai di sebuah batu di mana mereka beristirahat. Kemudian ikan yang mereka bawa keluar menuju laut. Dan di sanalah mereka menemukan seorang lelaki sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Yang telah diberi rahmat dan ilmu oleh Allah Namun dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya Tidak pula bentuknya Yang kita ketahui hanyalah gambaran besar yang dijelaskan oleh Al-Quran Inilah aspek penting dalam kisah tersebut Kisah ini berfokus pada suatu yang ada di dalam jiwa Bukan pada hal-hal fisik atau lahiriah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 Ketika Nabi Musa melihatnya, dia menyampaikan salam kepadanya. Nabi Kidir bertanya, "Apakah di bumimu ada salam? Siapa kamu?" Nabi Musa menjawab, "Aku adalah Musa." Nabi Kidir berkata, "Bukankah engkau Musa dari bani Israel? Bagimu salam, wahai nabi dari bani Israel." Musa bertanya, "Di mana kamu mengenal saya?" Nabi Gidir menjawab, sesungguhnya yang mengenalkan kamu kepadaku juga yang memberitahu aku tentang kamu. Lalu apa yang engkau inginkan, wahai Musa? Musa dengan penuh kelembutan dan kesopanan berkata, apakah aku dapat mengikutimu agar engkau dapat mengajariku sesuatu yang engkau telah memperoleh karunia darinya? Nabi Gidir menjawab dengan tegas, tidakkah cukup di tanganmu Taurat? Bukankah engkau telah mendapatkan wahyu? Sungguh, wahai Musa, jika engkau ingin mengikutiku, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Perbedaan antara pertanyaan Nabi Musa yang penuh dengan kesopanan dan kelembutan dengan jawaban tegas Nabi Kidir, mencerminkan bahawa ilmunya tidak harus diketahui oleh Nabi Musa, sebagaimana ilmu Nabi Musa tidak diketahui oleh Nabi Kidir. Para ahli tafsir menunjukkan bahawa Nabi Kidir berkata kepada Nabi Musa, Ilmuku tidak akan engkau ketahui dan engkau tidak akan mampu sabar untuk menanggung derita dalam memperoleh ilmu itu. Aspek-aspek lahiriah yang engkau kuasai tidak dapat menjadi landasan dan laporan untuk menilai ilmuku. Barangkali engkau akan melihat dalam tindakan-tindakanku yang tidak engkau pahami sebab-sebabnya. Karena itu wahai Musa, engkau tidak akan mampu bersabar ketika ingin mendapatkan ilmuku Nabi Musa mendapat pernyataan tegas dari Nabi Kidir Namun dia kembali berharap untuk diizinkan menyertainya dan belajar darinya Dengan keyakinan dan ketegasan, Nabi Musa berkata Bahawa insya Allah ia akan memenuhi syarat itu sebagai orang yang sabar dan tidak akan menentang sedikitpun kita bisa melihat bahawa Nabi Musa, seorang Nabi yang berdialog dengan Allah SWT, meredahkan diri di hadapan hamba ini. Dia menegaskan bahawa ia tidak akan menentang perintahnya. Meskipun namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, hamba yang disebutkan tersebut menyatakan bahawa di sana terdapat syarat yang harus dipenuhi Musa jika ia bersikeras ingin menyertainya dan belajar darinya. Nabi Musa bertanya tentang syariat ini dengan tulus hati. Kemudian hamba yang soleh itu menentukan agar Nabi Musa tidak bertanya sesuatu pun. Jika memang Musa ingin belajar darinya, saatnya nanti ia akan mengetahuinya. Atau hamba yang baik itu akan memberitahunya. Nabi Musa setuju atas syarat tersebut dan kemudian mereka berdua pun pergi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kafi, Musa berkata kepadanya, Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir seperti yang disampaikan dalam surat Al-Kahfi memberikan pelajaran mendalam tentang kebijaksanaan, kesabaran, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mereka berdua berjalan di tepi laut, mereka bertemu dengan pemilik perahu yang mengenal Labi Kidir Tanpa pamrih, pemilik perahu tersebut bersedia membawa mereka berlayar sebagai tanda penghormatan kepada Kidir Namun ketika perahu berlabuh dan ditinggalkan, Kidir membuat tindakan yang tidak masuk akal di mata Nabi Musa Ia melubangi perahu tersebut, membingkainya dengan papan-papan yang diambil dan membuatnya terobang ambing di laut Nabi Musa terkejut dan bingung Mulai meragukan tindakan Kidir Ia merasa bahwa perbuatannya bertentangan dengan nalar dan logika manusia Seharusnya mereka memberikan syukur kepada pemilik perahu yang baik hati Bukan merusak milik mereka Emosi dan kecemburuan Nabi Musa terhadap kebenaran memuncak dan ia akhirnya lupa akan janjinya untuk tidak bertanya nabi musa berkata maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu kidir melobanginya musa berkata mengapa kamu melobangi perahu itu akibatnya kamu menenggalamkan penumpangnya sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar Quran surat Al-Kahfi ayat 71 Mendengar perkataan Nabi Musa hamba Allah Subhanahu wa itu menoleh kepadanya menunjukkan bahwa usaha Musa untuk belajar darinya menjadi sia-sia karena Musa tidak mampu lagi bersabar Dia berkata Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku Quran surat Al-Kahfi ayat 72 Musa pun meminta maaf kepada Nabi Kidir karena ia lupa dengan harapan agar tidak dihukumnya. Dia, Musa berkata, Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Quran Surat Al-Kahfi Ayat 73 Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan melewati sebuah kebun yang dijadikan tempat bermain oleh anak-anak kecil. Ketika anak-anak kecil itu sudah letih bermain, salah seorang dari mereka tampak bersandar di suatu pohon. Rasa kantuk telah menguasainya. Tiba-tiba Musa dibuat terkejut ketika melihat hamba Allah Subhanahu wa taala ini membunuh anak kecil itu. Dengan lantang Musa bertanya kepadanya tentang kejahatan yang baru saja dilakukannya Yaitu membunuh anak laki-laki yang tidak berdosa Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda Maka dia membunuhnya Dia Musa berkata Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat munkar Al-Kafi ayat 74 Hamba Allah Subhanahu wa taala itu kembali mengingatkan Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya. Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Quran Surat Al-Kafi ayat 75. Nabi Musa pun meminta maaf kepadanya karena lagi-lagi ia lupa. Dia, Musa berkata, Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya, engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Quran Surat Al-Kahfi Ayat 76 Nabi Musa berjanji tidak akan bertanya lagi. Nabi berkata, Ini adalah kesempatan terakhirku untuk menemanimu. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka memasuki sebuah desa yang penduduknya sangat bakil dan kikir. Nabi Musa tidak mengetahui mengapa mereka berdua pergi ke desa itu dan mengapa tinggal dan bermalam di sana. Makanan yang mereka bawa habis lalu mereka meminta makanan kepada penduduk desa itu. Tetapi penduduk itu tidak mau memberi atau menjamu mereka. Kemudian waktu sore tiba Dan kedua orang itu ingin beristirahat di sebelah dinding yang hampir roboh. Nabi Musa dibuat terkejut ketika melihat hamba itu berusaha membangun dinding yang nyaris roboh itu Bahkan ia menghabiskan waktu malam untuk memperbaiki dinding itu Sehingga akhirnya dinding itu dibangun kembali seperti baru Nabi Musa sangat heran Melihat tindakan guru yang berlebihan bagi Nabi Musa Bagi Nabi Musa desa yang bakil itu seharusnya tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan gratis ini Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Quran surat Al-Kahfi ayat 76. Mendengar perkataan Nabi Musa, hamba Allah Subhanahu wa taala itu berkata kepadanya, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau." Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Qur'an surat Al-Kahfi ayat 77. Hamba Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Musa tentang pertanyaan yang seharusnya tidak dilontarkan dan ia menegaskan bahwa pertanyaannya yang ketiga ini adalah akhir dari pertemuan. Kemudian hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu menceritakan kepada Nabi Musa dan membongkar kesamaran serta kebingungan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Setiap tindakan hamba yang soleh itu yang membuat Nabi Musa bingung bukanlah hasil dari rekayasanya atau inisiatifnya sendiri. Ia hanya sekedar menjadi jembatan yang digerakkan oleh kehendak yang maha tinggi. Di mana kehendak yang tinggi ini menyeratkan suatu hikmah yang tersembunyi. Tindakan-tindakannya secara lahiriah tampak keras, namun pada hakikatnya justru menyembunyikan rahmat dan kasih sayang. Demikianlah bawa aspek lahiriah bertentangan dengan aspek batiniah. Hal ini tidak diketahui oleh Nabi Musa, meskipun Musa memiliki ilmu yang sangat luas. Tetapi ilmunya tidak sebanding dengan hamba ini. Ilmu Nabi Musa laksana setetes air dibandingkan dengan ilmu hamba itu. Sedangkan hamba Allah SWT itu hanya memperoleh ilmu dari Allah SWT sebesar air yang terdapat pada paruh burung yang mengambil dari lautan. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera Adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin Dan kami bahwa dia akan mendorong orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lebih baik dari anaknya itu dan lebih dalam dari kasih sayangnya kepada ibu dan bapaknya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku berusaha merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu yang dibawanya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa Dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya Quran Surat Al-Kawfi ayat 79-82 sampai Hamba soleh itu menyingkapkan dua hal pada Musa, ia memberitahunya bahwa ilmunya yakni ilmu Musa sangat terbatas. Kemudian ia memberitahunya bahwa banyak dari musibah yang terjadi di bumi, justru di balik itu terdapat rahmat yang besar. Pemilik perahu itu akan menganggap bahwa usaha melobangi perahu mereka merupakan suatu bencana bagi mereka. Tapi sebenarnya di balik itu terdapat kenikmatan, yaitu kenikmatan yang tidak dapat diketahui kecuali setelah terjadinya peperangan. Di mana raja akan memerintahkan untuk merampas perahu-perahu yang baik yang ada, lalu raja itu akan membiarkan perahu-perahu yang rusak. Dengan demikian sumber rezeki keluarga-keluarga mereka akan tetap terjaga dan mereka tidak akan mati kelaparan. Demikian juga orang tua anak kecil yang terbunuh itu akan menganggap bahwa terbunuhnya anak kecil itu sebagai musibah. Namun kematiannya justru membawa rahmat yang besar bagi mereka, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi mereka sebagai ganti darinya anak yang baik yang dapat menjaga mereka dan melindungi mereka pada saat mereka menginjak masa tua dan mereka tidak akan menampakkan kelaliman dan kekufuran seperti anak yang terbunuh demikianlah bahwa nikmat terkadang membawa suatu bencana dan sebaliknya suatu bencana terkadang membawa nikmat banyak hal yang lahirnya baik ternyata justru di balik itu terdapat keburukan Mula-mula Nabi Allah SWT, Musa menentang dan mempersoalkan tindakan hamba Allah SWT tersebut Kemudian ia menjadi mengerti ketika hamba Allah itu menyingkapkan kepadanya maksud dari tindakannya Dan rahmat Allah SWT yang besar yang tersembunyi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selanjutnya Nabi Musa kembali menemui pembantunya dan menemaninya untuk kembali ke Bani Israel. Sekarang Musa mendapatkan keyakinan yang luar biasa. Nabi Musa telah belajar dua hal dari mereka. Pertama, ia tidak merasa bangga dengan ilmunya dalam syariat karena di sana terdapat ilmu hakikat, dan kedua. Ia tidak mempersoalkan musibah yang dialami oleh manusia karena di balik itu terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi yang berupa kelembutan dan kasih sayangnya. Itulah pelajaran yang diperoleh oleh Nabi Musa alaihissalam dari hamba ini. Nabi Musa mengetahui bahwa ia berhadapan dengan lautan ilmu yang baru. Di mana ia bukanlah lautan syariat Yang diminum oleh para nabi Kita berhadapan dengan lautan hakikat Di hadapan ilmu takdir yang tertinggi Ilmu yang tidak dapat kita jangkau dengan akal kita Sebagai manusia biasa Atau dapat kita cerna dengan logika biasa Ini bukanlah ilmu eksperimental Yang kita ketahui Atau yang biasa terjadi di atas bumi Dan ia pun Bukan ilmu para nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada mereka Kita sekarang sedang membahas ilmu yang baru Lalu siapakah pemilik ilmu ini? Apakah ia seorang wali atau seorang nabi? Mayoritas kaum sufi berpendapat bahawa hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini Dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah memberinya Sebagian ilmu laduni kepadanya tanpa sebab-sebab tertentu Sebagian ulama berpendapat bahwa hamba soleh ini adalah seorang nabi Untuk mendukung pernyataan ulama-ulama tersebut Disampaikan beberapa argumentasi melalui ayat Al-Quran Yang menunjukkan ke nabianya Wallahu'alam bisawab Itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizki mohon maaf dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.